Bismillah Apakah babi yang isolasi dan tidak makan kotoran selama 3 hari boleh dimakan? Gimana gimana? Apakah Apakah babi yang isolasi dan tidak makan 3 hari boleh dimakan? Iya, kalau masalah babi itu itu udah haram secara zatnya itu ya. Haram secara zatnya. Jadi dia itu adalah haram secara zatnya. Tetapi berbeda dengan kata ustaz tadi, ya. Dia kan cuma sekedar katalisator. Kalau belajar ilmu kimia, belajar katalisator cuma sekedar mempercepat dan tidak ada dalam hasil akhir reaksi. Dan kalau masih ngelihat juga misalnya oh tetap gini-gini masih ada yang lain ya, masih ada kaidah yang lain ya. Masih ada ada yang enggak ada ada yang lain misalnya tadi kayak tadi ad-dharuutu tubil mahshurat ya dan sebagainya. Kemudian perintah kita supaya untuk mencegah datangnya penyakit, misalnya ada hadis supaya makan 7 butir kurma ajwa supaya menangkal penyakit. Dan fatwa ulama yang lain, ya fatwa ulama yang lain dalam langkah mencegah, ya bisa pakai bisa menggunakan keadaan yang tadi ya adorrotu tubihul ma'szurat bisa, ya jadi kalau babi itu ya dia cuma enggak dia cuma apa namanya cuma istilahnya e, zatnya yang sudah sudah terlarang dia zatnya sudah sudah terlarang semuanya kalau babi semuanya dari ususnya dari apanya itu sudah najis ya sudah bendanya sudah bendanya sudah najis seperti itu ya, ya. kemudian pertanyaan berikutnya dok. kalau konsumsi obat batuk yang mengandung alkohol mm -mm. itu apakah juga termasuk tidak halal ya untuk obat ya alkohol ya alkohol pada ini ya alkohol pada obat batuk ya itu sudah dijelaskan ya ada ada juga yang menulis bahwasanya itu bukan alkohol yang memabukkan Bukan jenis obat alkohol yang memabukkan dan itu tidak apa-apa. Bukan jenis alkohol yang memabukkan Kita sudah jelaskan tadi ada alkohol yang memabukkan ada yang tidak. Ini bukan termasuk alkohol yang memabukkan Dan seandainya kalau memang dia alkohol obat itu obat itu satu-satunya obat yang cuma satu-satunya, ya. obat yang cuma satu-satunya, tidak ada obat yang lain, maka bisa jadi bisa jadi apa? Bisa jadi Darurat karena pengertian darurat tuh ini jalan satu-satunya kalau ndak ini bahaya dia bisa ini bisa ini dan sebagainya kalau memang yang lain ndak apa-apa ya karena ada obat lain juga yang obat batu ada obat yang lain juga kan macam-macam yang ndak mesti yang ada alkoholnya macam-macam sekarang ya bisa pakai yang lain tuh lebih berhati-hati. Ya. Kemudiannya ada pertanyaan selanjutnya, saya punya kebiasaan dari kecil yang sangat aneh selama puasa. Setiap pergi ke Swalayan untuk berbelanja di siang hari, hmm. kepala saya langsung pusing dan berkunang-kunang, yang mengakibatkan saya membatalkan puasa. Hmm. Padahal kalau saya pergi selain ke tempat itu, Alhamdulillah baik-baik saja. Udah. Apakah membatalkan puasa karena pergi ke tempat itu, apakah termasuk berdosa atau tidak? Ia ya, ini kemana ini? Ini ke mall katanya ya? Swalayan Oh Swalayan ya ber Swalayan. Biasanya biasanya cewek kalau suah layan itu anunya seneng gitu ya luar biasa ya sekarang ini pusing bagus berarti beruntung suaminya berarti biasanya kan ke, kesabaran suami diuji ketika ngantar istrinya belanja nah, gitu kan, ya. kan gitu kan ya kesabaran suami diuji ketika ngantar istrinya belanja ya apalagi ada anak jadi suaminya pegang anak ngurus yang ngantar sana sini kalau ini istrinya belanja gitu ya sana sini sana sini ini harganya berapa lima puluh ribu kurang lah empat ribu ya enggak enggak mau 35 puluh lima nanda akhirnya sudah ya, kalau enggak mau ya sudah saya cari yang lain itu ya tawar menawar sih kan enggak jadi beli tapi hobi gitu ya ya harusnya ya harusnya kalau ini ya, pusing dan buat makanan puasa kita lihat dulu rincinya dulu bagaimana ya karena terkait masalah sakit ya sakit boleh membatalkan apa enggak itu ada ada beberapa rincian ulama kalau sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya, dia hanya membayar fidyah, memberikan membayar fidyah, memberi makan orang miskin dengan makanan pokok di daerah tersebut, ya. Yang poin yang kedua, kalau bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia coba berpuasa lanjutin. Kemudian yang ketiga, ya e, kalau dia e, apa nggak bisa puasa sama sekali, ya nggak bisa. Kalau dia kalau dia dibahas oleh ulama juga ini, kalau dia sehat, dia sehat ini. Kalau puasa dia sakit, ya mungkin kena sakit apa dan sebagainya, ini boleh tidak puasa, padahal dia sehat seperti itu. Nah untuk kasus yang ini dilihat dulu pusingnya bagaimana dulu ya, pusingnya kalau vertigo banget, pusing tidak bisa ip dan sebagainya, bisa melanggar puasa termasuk ya. Artinya dia tidak bisa melanggar puasa dan melalaikan tugas yang lainnya, yang punya ibu punya anak tidak bisa ngurus anak, yang punya suami tidak bisa berbakti pada suami, kemudian dia tidak bisa sholat dan sebagainya, yaitu bisa melanggar puasa insya Allah bisa. Kemudian ini ada pertanyaan ini cukup banyak satu SMS ini wah banyak sekali nih, yang ihwan nggak nanya nih <laughs> ini kayaknya dari tadi langsung SMS ke sini oh gitu ya jadi langsung masuk ke sini ya. ada tiga pertanyaan yang pertama apakah sebagai prokoh pasif itu dapat membatalkan puasa ya oke saya jawab dulu ya biar nggak lupa prokoh pasif tidak membatalkan puasa karena tidak ada niat ya karena tidak ada niat inamala amalu biniat seseorang itu suai niatnya maka prokoh pasif tidak membatalkan puasa walaupun yang tadi beda dengan rokok aktif dia sengaja. Sengaja memasukkan. Kalau orang yang pasif ya enggak ya. Dia tidak apa nama tidak tidak membatalkan tidak membatalkan puasa ya. Dia dan dia termasuk orang yang dipaksa menghirup kan ya. Dipaksa menghirup karena inna innallaha tajawaza al ummati al khata wa al nisyana wa mastakrihu alaihi. Sesungguhnya Allah maafkan umatku orang yang salah ndak sengaja, lupa dan dipaksa. Jadi kalau orang yang itu ndak dipaksa memang namanya orang rokok ini susah ya. Ya kalau kita kentut sembarangan marah, ya marah ya. Tapi kalau orang rokok sembarangan tuh, tuh, saya termasuk yang kalau rokok langsung pusing ya. Bagusnya kita buat usulkan ada helm khusus orang puasa, orang rokok jadi helm gitu dia nyirup, dia nyerup sendiri, gitu kan ya. Ya seperti itu ya. Oke selanjutnya. Nah kemudian apakah membayar fitnya hanya berlaku pada bulan Ramadan? Mungkin maksudnya ini ada untuk. Bayar fitiah ketika tidak bisa pada puasa-puasa lainnya. Oh gitu ya. Puasa, bayar fitiah. Ya. Oh gitu ya. Bayar fitiah itu memang pada pada bulan untuk in untuk bayar fitiah memang untuk bulan Ramadhan aja ya. Karena bulan Ramadhan wajib. Kalau yang lain-lain tuh tidak bisa. Kafarah sumpah. Kafarah misalnya apa? Puasa. Bayar kafarah sumpah harus ya harus puasa. Tidak bisa tidak bisa bayar fitiah. Ada pun fitiah ya. Faiz fafit ya tuntuah memiskin ya. Maka. Uh, dia akan memberi ini khusus untuk puasa Ramadan aja Jadi kalau puasa-puasa yang lain gak bisa Kalau dia puasa Ramadan Batal, eh, dia gak bisa ya Baik karena sakit Yang tidak diharapkan kesembuhannya Atau bagi ibu yang menyusui atau hamil Jadi untuk terkait dengan Ibu sama Ibu hamil dan ibu menyusui Ini ada beberapa pendapat Ada yang bilang bahwasanya dia tetap kodok Tapi walau alam setelah baca-baca Saya lebih cenderung kalau dia cuma bayar fidyah Dan bayar Bicuma bayar fidyah saja, tidak perlu kodok. Ada beberapa pendapat, ada lima pendapat tentang ibu hamil. Ada yang bilang bayar kodok, terus bayar ku, ku apa bayar fidyah lagi dan sebagainya. Tapi melalui terluat, kalau memang ketika hamil dan menyusui dia anaknya bahaya, ya anaknya lagi sakit atau apa atau dia yang bahaya lagi hamil lagi semester pertama mual muntah dan sebagainya, ya, kena morning sickness, ya, dia ini dia tidak puasa. Maka ada dua pendapat mau pendapat pertama dia wajib kodok yang kedua vidyah dan saya lebih cenderung yang vidyah kenapa nanti dia hamil kan ya hamil hamil kan ya eh lagi hamil mual muntah trimester pertama kemudian sebulan tak puasa kodok berarti punya utang berapa sebulan habis habis itu nyusui lagi ya habis itu nyusui lagi khawatir bulan depannya Mutang lagi puasa se mutang lagi puasa sebulan, dua bulan udah dia kodok. Habis selanjutnya lagi suaminya keceplosan. Maaf tadi keceplosan ya. Lupa, lupa ininya lupa pasang. Ya. Suaminya keceplosan. Ya. Suaminya keceplosan atau enggak tahan gitu ya. Hamil lagi ternyata. Bayar lagi kodok. Duh, kasihan deh. Ya, pendapat terakhir adalah dia ini akan tetapi, akan tetapi ya ada akan tapi lagi. Ternyata hamil dan menyusui ketika puasa, ternyata Insya Allah ndak akan membahayakan. Saya terbukti istri saya ndak, ya ndak. Yang penting diatur aja jadwal makannya nanti pas manunya makannya tiga kali dan sebagainya banyak minum Insya Allah. Dan saya sudah membuktikan orang hamil dan menyusui ketika puasa tidak mengapa sudah dibuktikan. Ya lanjut. Kemudian ini kami lanjutkan bagaimana caranya mendakwahkan kepada orang tua hmm. supaya tidak mau terutama ini setelah berbuka puasa. Nah. Katanya bisa sampai 5 sampai 7 batang biasa. Ya, Jadi cara mendakwakannya ini. Ya. Cara mendakwakan orang tua. Nah, ini cara mendakwahkan orang tua. Ya, memang agak berat ya. Apalagi kita baru kecil ya, nanti mungkin kita, kita keluarkan hadis nanti Indo, do kemarin baru tak lap singgungmu, baru tak cuci popokmu, udah beri nasihati gitu ya. Untuk orang tua, orang tua hmm. memang ya harus cara yang baik. Cara yang baik ya, cara yang baik dan memang dakwah terdakwah yang paling baik di rumah adalah dakwah dengan sikap. Ini yang perlu diperhatikan dulu. Dakwah terbaik di rumah dan di keluarga dakwah dengan sikap. Apalagi kita masih muda, masih anak kuliahan. Dakwah yang terbaiklah dakwah dengan sikap. Bagaimana? Tunjukkan setelah kita mengenal dakwah lusunah, setelah kita jenggotan gitu ya, setelah pakai yang perempuannya jadi A.B.G. ahwat dijawab gede gitu ya. Ini tunjukin, tunjukin. Dakwah dengan sikap itu paling baik, paling bagus. Tunjukin setelah mengenal Sunnah, setelah ajaran Islam, Islam mengajarkan bahasanya menghormati waktu. Ya, minhushnil irma Islamin mar'i tarkuhul malaya kebaikan seorang Muslim adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Dia melakukan hal hal yang bagus. Kemudian, hay rukum angfaahum linas sebaik baiknya adalah yang paling bermanfaat bagi kalian. Ya, tunjukkan kita bermanfaat, kita begini dan sebagainya di tuli orang tua. Ya, ihris alam yang faahwas taimbilah oleh takjus bermanfaat kita tunjukkan berprestasi ya, IP 4 gitu ya kemelut ya. dan sebagainya jadi ini kita tunjukkan prestasi kita bagus setelah kita mengenal dakwah setelah mengenal Islam kita tunaikan amanah orang tua wajib ya orang tua sudah menaikan amanah wajib hukumnya ya kemudian kita tunaikan juga aman apa nak? jadi berbakti pada orang tua sering melpon sering apa kita tunjukkan sampai rumah sering bantu orang tua kita tunjukkan akhlak kita yang bagus dan sebagainya ini langkah pertama untuk dakwah ke keluarga dan orang tua dakwah dengan sikap paling bagus. Ya jangan kayak saya dulu kebalik agak kebalik ya walaupun agak parah. Ya pulang-pulang ke rumah langsung pak haram pak. Bu beda bu pokoknya ibu sekarang harus pakai jilbab besar. Ini tidak haram semuanya. Ini malah bahaya. Dawah terbaik ke keluarga adalah dawah dengan sikap sedikit ngomong kita. Ya sedikit ngomong. Kok jenggotan sih dibilang ini? Yo oh, jangan salah bu Ahmad Dhani jenggotan bu. Ya ngetren bu sekarang bu. Nah gitu jangan banyak apa untuk dawah ke keluarga pertama dakwah dengan sikap jadinya jangan harap kita mau diterima dakwah kita kalau kita main cerai gitu ya ya ya apa namanya kuliah ternyata ini IP nya nasakom satu koma sebentar lagi mau drop out kenapa kesana sini kebanyakan jadi panitia kajian kesibukan ini ya apa lagi dan sebagainya lagi apa namanya setelah apa setelah katanya ngaji tapi ya ini apa apa subuh subuh tidur gitu ya sampai ini ya akhlak tambah rusak sama adiknya marah dan sebagainya ini bagaimana mau diterima sama orang tua Pertama ubah sih sikap, -sikap kita dulu kalau mau dakwah sama orang tua mau didengar dakwah dengan sikap dulu. Tunjukin, ya setelah kita ini ternyata otaknya oh, makin berbakti pada orang tua makin sopan makin berprestasi ya seorang muslim harus bermanfaat ya harus tunjukkan berprestasi itu. Nah, ketika kita sudah begitu baru kita bisa berdakwah yang baik pada orang tua kita. Ya. Pak, itu rokok itu, Pak. Ini, Pak. Jangan langsung haram-haram gitu, Pak ya. Haram, Pak. Oh, jangan gitu. Pak, ini tidak berkait dengan kesihatan Pak. Katanya agama ini, ini, ini. tok ni kurangin Pak. Ya, ini saya pernah lihat, ketemu ini apa ya, pasien ini saya tidak mau kayak gitu Pak. Saya ketemu pasien kemarin dia ini ini ternyata kanker paru-paru saya tidak mau sama bapak Itu nanti kasian Pak nanti itu. Ya, tunjukin dengan dakwah sikap dan dilihat juga anaknya. Oh ya, anak saya juga, masa Allah tambah rajin solat, tambah berbakti sama orang tua diterima. Itu dakwah balik pada orang tua. Ya, dakwah dan berita pada orang tua tunjukkan dengan sikap dulu. Jadi pulang-pulang ke rumah jangan langsung banyak ngomong. Gitu ya. Bapak gini dan sebagainya gini ya pokoknya bapak sekarang mat itu celana tuh di atas mata kaki pak sekarang pak setengah bertis pak ya itu harus pak ini pak ini dalenya pak ini nggak bisa pelan pelan dulu gitu ya gitu ya loh kok de celananya di atas mata kaki de wah ini Michael Jackson Michael Jackson aja ini apalagi kita nah, itu ya jangan langsung celana di mata kaki ini bu dalilnya bu haram bu gini gini nggak santai dulu pelan pelan gitu ya Diniin gitu ya dan sebagainya ibu oh, kayaknya setelah pakai ini agak Manis sedikit bukannya sejuk dilihat pakaian jilbab gede gitu dan nah, sebagainya. Tunjukkan yang dakwah dulu itu adalah kunci pertama dakwah orang tua. Ya baru bisa yang lainnya itu ya. ya ini mungkin dua pertanyaan lagi untuk ya. waktunya. <laughs> ini yang pertama ini ya bagaimana bahasan tentang operasi. Tentang apa? Operasi. Kooperasi. Operasi. Oh, operasi, ya, mana, mak <laughs> <laughs> operasi ya setelah saya dengar. makan siang. Operasi ya. Eh, ya, terus yang pertama tentang operasi? operasi apakah termasuk ada batasan-batasannya enggak operasi membatalkan operasi? Oh, gitu. Tentang operasi ya, tentang operasi. Operasinya perlu ya. Kalau operasi kutil enggak batal berarti <guruh> Operasi minor enggak batal. Kalau operasi mayor, kalau operasi mayor ya, ini pasti dia membatalkan. Eh, dia dia apa namanya? Dugaan kuat banyak membatalkan. Ya, karena di sana apa namanya? Ada dikasih dikasih apa? Dikasih cairan apa cairan infus int, uh, anestesi intravena dan itu lumayan banyak kan apa namanya propanol ya apa namanya lupa saya Probol, propofol ya pak propofol loh lupa nih sudah kebanyakan anona itu itu kan berapa masuk lumayan banyak ya banyak itu banyak jadi yang kita jadi banyak cairannya banyak ya kemudian nanti mas, pasang ET dan sebagainya itu ya pasang ET tidak tahu pasang ET nanti kan liurnya nanti kel ketelan gitu tidak tahu ya Kemudian belum lagi nanti pasang impus pasti pasang impus batal lah pasti, nggak ya. sejauh-jauh <laughs> ya. Orang operasi kan, orang operasi besar kan pasang impus kan ya udah batal lo pasti lah. Karena impus ada elektrolit dan sebagainya yang mengandung daya tahan tubuh dan dia yoko mumakom dia menggantikan makanan posisi posisi makan. Ya makanya orang ya sudah tahu semua ya orang tidak makan seharian di impus bisa. Ya itu ya kalau operasi ya pasti batal lah insyaallah. Banyak sekali faktor-faktor yang buat dia batal ya. operasi. Ini. Ini terkait dengan ini mungkin lebih ke yang dokter lakukan ya. Yeah. <laughs> ini ada cerita, jadi ada yang waktu itu mendengar pengumuman dibutuhkan donor darah. Iya. Yeah. Saat itu dia sedang puasa sunah kemudian hmm. dia datang ke sajito. Iya. Yeah. Kemudian dia ingin donor darah, tapi dikatakan sebaiknya sarapan dulu. Batuin dulu ya. Nah itu bagaimana itu? Iya, yeah. <kuh> <kuh> kalau puasa sunah Ya puasa sunnah ini makanya ini kan kita bisa membatalkan puasa sunnah kan hukumnya sunnah. Kalau salok saya jadi dia maka saya akan membatalkan puasa saya karena kalau dia butuh banget ya butuh banget udah ngemis ngemis dia oh ini anak saya gini maka kalau saya jadi dia saya akan membatalkan puasa saya karena pertama dia hukumnya sunnah. Yang kedua yang kedua adalah kita diperintahkan untuk membantu orang kan ya membantu orang membuat orang senang membantu orang. Wallahu fiqonil abdi maka al abdu fiqoni ahihi Seorang Allah akan senantiasa membantu sosok saudaranya selama dia membantu seseorang dunia akhirat selama dia membantu saudaranya. Ya. Dan ini lebih baik kita batalkan puasa bisa kapan-kapan ini sedangkan ini kita bisa bantu. Maka kita batalkan kita sarapan, kita makan, tunggu sebentar, minum gula yang banyak, kemudian kita donorkan darah kita. Ya, kita membantu seorang. Ya, man nafasam mu'minan nafsallahu yaumal qiyamah. Ya, barang siapa memberikan nafas tanfis. Ya, memberikan dia apa namanya? kesenangan. Ya, maka dia akan apa? Dipermudah dunia dan akhirat. Urusan dunia dipermudah, akhirat juga dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah Sallam bersabda, Ya Afdal Akmali Anto Dahi Ala Ahi Ka Asuroro. Ya, sebaik-baik amal adalah memasukkan kegembiraan kepada orang lain. Ya, dan ini yang susah kita, karena kita kalau karena namanya manusia itu pasti gue banget gitu ya, gue banget. Siapa yang kau paling cintai ya saya? Ya, pokoknya dia mendahulukan diri, mendahulukan dirinya sendiri daripada orang lain. Ini yang susah untuk memasukkan kebahagiaan kepada orang lain gitu ya. Ada orang senang gitu ya, kita buat dia bahagia, kita buat dia senang dan sebagainya. Ini yang susah. Ya, jadi kalau dalam kasus itu lebih baik dia batalkan selama puasanya puasa sunah dan dia menolong saudaranya insyaallah mudah-mudahan dipermudah oleh Allah dunia dan akhirat insyaallah. Ya. Ya, yeah.